Mitra bisnis, kemacetan di Jakarta semakin hari semakin tambah parah, sehingga kebanyakan orang Jakarta menghabiskan banyak waktunya di jalan. Beberapa pengamat transportasi bahkan memprediksi pada tahun 2014, Jakarta akan mengalami macet total bahkan sejak keluar dari rumah. Pemda DKI bukannya tidak berusaha mengatasi persoalan yang banyak membuat masyarakat stres dan menjadi sumber pemborosan energi ini. Tapi kadangkala, penanganannya dinilai tidak komprehensif dan terintegrasi. Sehingga hanya bersifat sementara saja. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, ...Karla Parengkuan. Bu Carla, bagaimana komentar Anda? Makanya, demand and supply itu memang harus diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah, ya kan? E, kalau misalnya e, fasilitasnya cukup, mau nambah mobil disesuaikan. Mereka harus bikin suatu apa namanya penelitian. Berapa jumlah mobil, kendaraan maksimum yang bisa dilepas di sebuah kota besar seperti ini, Jakarta ya contohnya Yang kita ketahui bagaimana pada jam-jam tertentu itu macet luar biasa Walaupun sudah ada 3 in 1 gitu ya Dan dengan uh, kendaraan yang lalu-lalang segitu banyak Makin bertambah setiap hari Selain mobil, juga motor Dan semerahutnya lalu lintas ini Karena ini terkait erat dengan hasil kecas yang tercetamat. That's the problem Jadi kemacetan tidak akan pernah bisa teratasi kalau transportasi umum tidak dibenahi secara serius ya? Tidak dibenahi, kemudian tidak comfortable, coba di luar negeri. ya. Saya sendiri pun kalau di luar negeri saya mau, malah lebih suka naik kereta atau naik bus karena bersih, rapi, jam berangkatnya juga jelas gitu ya, dan keamanannya tentunya. Tapi kalau di kita di sini ya busway tentu sudah memenuhi hal tersebut. Cuman ya kembali lagi jam-jam tertentu kan penuh. Terus jurusannya juga masih terbatas. Oleh karena itu saya pikir memang karena kalau jumlah kendaraan terus menerus ditambah. Apalagi motor ya Pak ya. Saya tuh merasa kalau di dalam diri di dalam mobil. Terus melihat motor, botong sana, motor situ. Itu sudah bikin kita tidak comfortable di jalan. Nah ini yang menjadi masalah. Sehingga... Selain aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah menambah terus kendaraan, baik motor maupun mobil, sedangkan fasilitas tidak ditambah, maka ini tetap akan menjadi masalah. Lalu bagaimana dengan habit atau kebiasaan masyarakat yang lebih suka bawa mobil sendiri nih? Habit ini memang yes, betul sekali. Habit, wah mau santai, gue mau naik mobil sendiri, pakai supir pula, suaminya sendiri, anak yang punya mobil sendiri. Itu adalah habit memang. Dan kalau mereka juga merasa, ah biarin aja bermacet-macet berjam-jam, itu urusan mereka. Tetapi pemerintah pun harus menurunkan suatu peraturan, karena di badan-badan lain yang tidak kena tekan, itu juga macet sekali. Tetapi yang harus dilaksanakan adalah cari alternatif seperti saya katakan monorel tadi. Gitu loh. Karena Basri masih mengambil badan jalan yang umum. Itu bukan way out, saya katakan. Itu hanya sedikit, ya lumayanlah menambah ya fasilitas. Tapi itu bukan jalan keluar. Demikian Carla Parangkuan dan saya Rizal Andika.